Oh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 mulailah Abu Ubaidah stalking ya ja, poin ini siapa nih yang punya akun kok postingannya itu positif terus gitu postingannya itu memuji-muji Allah Allah maya baik Allah baik banget Allah luar biasa Allah keren Allah apa terus memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala terus begitu sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran <coughs>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 Karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek yang terbaring di atas tanah, enggak punya kasur, bahkan enggak punya tikar, enggak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah, dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun. Enggak ada tempat tidur, enggak ada lemari, enggak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja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 Dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah. Makanya saya bilang di awal, pasti dia enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia gak ngerti Allah Subhanahu taala. Seandainya dia mengerti, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuji Allah Subhanahu taala. Yaitu nikmat qolban syakiran.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 Mereka akan menemukan kita, Ya Rasulullah. Mereka akan menangkap kita, Ya Rasulullah. Dalam keadaan Abu Bakar, sedih, kuatir, galau. Dan itu sifat manusia. Orang Mukmin pun mengalaminya. Orang beriman pun, sekelas Abu Bakar, kuatir. Sedih, galau. Tapi obatnya tetap iman. Bedanya mu'min dengan nggak mu'min. Orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada kuatir, Obatnya itu adalah mengingat Allah Ala Bidhikrillah Ala Bidhikrillah Tathma'innul Qulub Itu mu'min Innama Al-mu'minun In inna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 sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah otomatis dia menjadi tenang ya ababak kata Rasulullah Allahu ya ababak kata Rasulullah kenapa engkau berpikir kita hanya berdua ya ababak bukankah Allah yang ketiga La jangan sedih jangan khawatir wahai ababak Sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar As-Siddiq. Ini mukmin. Kata Nabi, orang yang paling beruntung mukmin. Mu'min Mukminun Mukmin orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah tenang. Kalau dikembalikan kepada Allah suatu urusan beres.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 hanya bermodalkan manusiawi kita gak bisa bahagia harus plus manusia plus iman baru bahagia <tuh -tuh> jelaskan ayatnya pada dasarnya kata Allah manusia itu khusr rugi, sengsara ngeluh, itulah sifat manusia kulikal <tuh> insa <-tuh> halu itulah manusia ida a messa usheru wa wa ida messa ulho kalau kita cuma ngepakai modal manusia manusiawi kan sedih ya manusiawi manusiawi enggak sih ngeluh ya manusiawi Manusiawi Nasi sih marah? Ya manusiawi, tapi tahukah kita, manusia itu khusr. Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Khusr. Halua. Jika masyar jazua, wa idza massahu alkhair manua, sama aja. Dikasih ujian jazua, dikasih nikmat manua. Dikasih ujian dia ngeluh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 kalau dia cuma jadi insan pasti lafi khur pasti dalam keadaan sengsara rugi kecuali amanu. kecuali kalau dia beriman jadi nggak cukup teman-teman kita menggunakan alasan manusiawi namanya manusia kan emang gitu Iya tetapi khusr kalau mau Falah kalau mau beruntung maka dia harus menambah mengupgrade statusnya dari sekedar Insan menjadi mukmin baru dia menjadi orang yang lebih Falah Uula wafli <mulikana> kalau dia yu'minun, beriman untuk Baru dia menjadi orang Yang dapat petunjuk Dan baru menjadi orang Yang muflihun Orang yang bahagia kalau dia yuminun Itu jelas pembukaan Surat Al-Baqarah